Mitra bisnis, Pertamina sudah kembali menyuplai aftur ke Merpati Airline setelah Sabtu lalu sempat menyetop suplai karena Merpati masih hutang 550 miliar rupiah. Akibatnya, banyak penerbangan di kawasan Indonesia Timur dibatalkan. Tiket yang sudah dijual dikembalikan kepada penumpang yang sudah bayar. Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena merugikan banyak orang. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom JSIS Pandiraja Silalahi. Pak Pande, apa komentar Anda? Saya pikir apa yang dilakukan Pertamina ya sebagai bisnis itu harus dilakukan. Kalau sudah melanggar ketentuan ataupun kesepakatan, biarpun perusahaan sama pemerintah, silakan. Bahkan bila perlu sebenarnya yang apa yang terjadi dengan Nah merpati kan, berarti manisemennya nggak beres itu kan? juga Artinya kan dia ada business plan Kalau dia nggak mampu, harusnya dia ngomong dulu kepada pemilik perusahaan itu, yaitu pemerintah Bukan menunggak teruskan dan sekarang dia menodong pemerintah kan Utangnya harus dibayar, sebenarnya dia harus out dari situ Kalau menurut saya ya, karena itu kan menodong pemerintah sekarang namanya yang harus disalahkan itu siapa yang tidak bayar Kan itu Pertamina menyediakan Kita harus fair melihatnya kan Pertamina menjual Tidak dibayar pada waktunya Kalau terus-terus menumpuk Masa penyakitnya diberikan ke Pertamina kan Tapi Gak tepat Kecuali dia berikan kepada pemerintah Kami tidak mampu membayar tolong dibantu kan Pemerintah mengatakan bantulah Kepada Pertamina Tapi kalau gak ada saya pikir itu direksi Merpati itu semua sudah seharusnya bertanggung jawab. Ada saran lain Pak terkait masalah ini. Baik Pertamina maupun Merpati harus bicara dengan secara jujur sebenarnya bagaimana kedua perusahaan. Bagaimana mereka menghadapi karena katakanlah harga ke mereka itu apakah melonjak-lonjak tidak. Jadi jangan cash flow-nya yang terganggu karena di BUMN dia menodong pemerintah. Kalau saya melihat sikap dari Merpati kali ini nggak bisa dibenarkan dan dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau Pertamina ada uang dan uh, mereka tidak mau menjual kepada Merpati, ya di rut Pertamina yang harus out kan itu. Kalau seperti sekarang nggak diberitahukan sampai sekian bulan, ya di rut Merpati harus out. Demikian Pandera Jasilalahi. Saya Kiki Wijaya.